Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azanni Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran taiban mubarakan fi, tamma yahibbu rabbuna wa yardha, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabi ajma'in wa man bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Khotbah Islam Azan Ya Allah Wa Yaakum para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun anda berada di kesempatan pagi hari ini, hari Senin, tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2018 Masehi. Khotbah Islam Azan Ya Allah Wa Yaakum pada kesempatan pagi hari ini, Alhamdulillah kembali kami hadirkan di ruang dengar anda dan layar televisi anda satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan kitab Qawaidul Fiqhiyah Bu Akhyar Ustaz Ahmad Sabik dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana biasanya akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Ustaz Al-Fadil Dr. Musyafa'at hari ini hafirullah taala dan khawatir selama azan niallahu wa yakum, Alhamdulillah beliau hadir di studio Roja TV. Sebelum kita simak pembahasan yang penuh dengan fa'idah ini, kami akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat. Bagaimana kabar pagi, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khawatir selama azan niallahu wa yakum, setelah materi disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan untuk anda yang ingin bertanya, anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543 Dan bagi anda yang bertanya, pesan singkat di 0819-896543 Namun, untuk selanjutnya, kita akan simak bersama kajian dalam pembahasan kitab Qawaidul Fikhiya Bersama Ustadz Al-Fadil, Dr. Syaf'ad dari ini, Afdollahu Wa ta Ta'ala Dan kepada beliau kami persilakan Faliha Tafad dan Masukur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabi'ina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Para pemirsa Raja TV Dan para pendengar Radio roja. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam meneruskan kajian ilmiah tentang ilmu kaidah fikih. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang kaidah yang pertama yaitu bahwa amal seseorang itu sesuai dengan niatnya amal seseorang tergantung niatnya kita sudah membahas tentang makna dari kaidah tersebut kita sudah membahas tentang dalil dari kaidah itu dan kita juga telah membahas tentang masalah-masalah yang bisa menjadi contoh-contoh penerapan dari kaidah tersebut. Tersisa pembahasan tentang cabang-cabang dari kaidah ini. Bahwa di sana ada banyak kaidah-kaidah yang sebenarnya masuk dalam kaidah ini. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Walaupun di dalam buku yang kita bahas ya, penulis Hafibahullah tidak menyebutkannya. Namun di sini saya akan menyebutkan beberapa kaidah secara global, secara ringkas yang menjadi cabang atau berada di bawah kaidah yang besar innama a'malu bin binniyat amal seorang hamba itu tergantung niatnya kaidah yang pertama adalah kaidah al maqasid mu'tabarah fil ibadatati wal adat bahwa Tujuan-tujuan itu diperhitungkan Tujuan-tujuan seorang hamba itu diperhitungkan Dalam masalah ibadah dan juga dalam masalah selain ibadah Tujuan-tujuan seorang hamba itu diperhitungkan Baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah yang bukan ibadah Seorang dalam masalah ibadah Tujuannya diperhitungkan. Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pahala kepada dia Sesuai dengan tujuannya Dia ingin Salat dua rakaat Untuk salat tahiyatul masjid misalnya Tujuan dia untuk solat tahiyatul masjid, maka pahalanya adalah pahala solat tahiyatul masjid. Misalnya dia solat dua rekaat, dia niatnya adalah untuk solat subuh, maka dia mendapatkan pahala solat subuh. Misalnya niatnya adalah untuk solat wudu dua rekaat setelah wudu. Maka dia dapat pahala sesuai dengan tujuannya Di dalam selain ibadah juga demikian Misalnya dia memberikan uang kepada orang lain Dengan niat hibah Pemberian Maka itu dianggap sebagai hibah Dianggap sebagai pemberian Apabila dia niatnya adalah Memberikan hutang Maka hukumnya juga sesuai dengan tujuannya Dia tujuannya memberikan hutang Maka hukumnya menjadi hutang Apabila dia memberikan uang tersebut Tujuannya adalah memberikan hadiah Maka jadinya hadiah Apabila dia memberikan harta Untuk digadaikan Maka tujuannya Ya, ia perbuatannya tersebut dilihat dari tujuannya berarti badan tersebut adalah barang gadai intinya bahwa tujuan seseorang itu diperhitungkan baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah non ibadah ini sama persis dengan kaidah innamal a'malu bin niat, semua amal seorang hamba itu tergantung niatnya, hanya beda redaksi. Al-maqasid mu'tabaratun fil ibadat wal-adaat, tujuan-tujuan seorang hamba itu diperhitungkan baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah non ibadah. Kemudian diantara kaidah lain yang disebutkan oleh para ulama. Dan masuk dalam cakupan kaedah innamal a'amalu bin niyat. Adalah kaidah yang mengatakan. La thawaba wa la iqaba illa biniyah. Tidak ada pahala. Dan tidak ada siksa. Kecuali. Dengan niat. Seorang hamba. <tuh> Tidaklah diberikan pahala kecuali sesuai dengan niatnya dan seorang hamba tidaklah disiksa oleh Allah subhanahu wa taala kecuali karena niatnya. Innama ligulimri imanawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bagian seseorang dari amalnya adalah sesuai dengan niatnya. Bagian di sini bisa bagian Pahala Bisa bagian Siksa ya. Ketika dia Misalnya menuntut ilmu Karena ria, ya, Maka dia akan disiksa Ketika menuntut ilmu Karena memang benar-benar Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia mendapatkan pahala Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia berziarah karena ingin mendekatkan diri kepada mayit maka ini dosa besar. Ya. Ini adalah wasilah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik. Syirik besar. Ya, ini wasilah yang bisa menjerumuskan seseorang kepada syirik akbar Makanya dia menjadi dosa besar. Tapi ketika dia ziarah untuk mendoakan mayit dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wataala, untuk mengingatkan dirinya kepada hari akhir, kepada kematian, maka dia mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada pahala dan tidak ada hukuman atau siksaan kecuali dengan niat. Kemudian di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama masuk dalam kaidah inna malakmalubin niat. Adalah kaidah: Salahul Amal, bi Salah Niyah, wafasaduhu bi Baiknya amalan seseorang itu karena baiknya niatnya dia. Baiknya amal seseorang itu karena baiknya amalan dia, eh, baiknya niat dia. Dan rusaknya amalan. Seseorang itu karena rusaknya niat dia. Niat sangat mempengaruhi amalan seseorang. Makanya semua amalan itu tergantung niatnya, ya. Ini hampir sama dengan kaidah-kaidah yang yang telah lalu, hanya beda redaksi saja. Baiknya suatu amalan itu karena baiknya Niat dalam melakukannya Dan buruknya Atau rusaknya suatu amalan Itu karena Rusaknya niat Amalan tersebut di, dilakukan Kemudian Di antara kaedah Yang bisa menjadi Pembatas Dari kaedah Innamal a'malu bin niat ya, Mentakid Artinya membatasi Kaedah innamal a'malu bin niyat Bahawa semua amalan seorang hamba Itu tergantung niatnya Adalah kaedah yang disebutkan oleh para ulama Al-Qurubat Allati la labsa fiha La tahtaju Ila niyatil idhafati Allah Amal-amal Ibadah yang tidak ada, yang tidak mirip dengan amalan non ibadah sama sekali. Dia amalan-amalan ibadah yang murni. Tidak ada kemiripan sama sekali dengan amalan-amalan yang non ibadah. Maka tidak membutuhkan niat untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak membutuhkan niat untuk disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya apa Ustaz? Contohnya adalah misalnya ya, Contohnya iman kepada Allah Iman ini Tidak ada kemiripan sama sekali dengan Amalan non-ibadah Iman khusus ibadah Tidak ada iman yang selain ibadah Sehingga ketika kita beriman kepada Allah ya Kita tidak perlu berniat iman ini untuk Allah kita tidak perlu berniat, saya ini beriman, saya ini beribadah dengan beriman Tidak perlu Karena iman sudah khusus, itu ibadah Tidak perlu dibedakan antara iman dengan amalan non-ibadah dengan niat, tidak perlu Tidak seperti misalnya mandi Kalau mandi, ya kita ingin menjadikan mandi kita ibadah, kita harus niat Agar mandi tersebut jadi ibadah. Sedangkan iman tidak demikian. Karena tidak ada amalan non-ibadah yang seperti iman. Sehingga ketika kita beriman kepada Allah, tidak perlu kita meniatkan saya beribadah dengan iman ini. Karena iman ketika dilakukan, otomatis menjadi ibadah. Contohnya lagi apa, Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat. Untuk menjadi ibadah, tidak perlu <tidak, tidak perlu di diniati bahwa ini ibadah tidak perlu memang perlu niat tapi niat dari sisi lain niat dalam bentuk yang lain maksudnya ketika kita sholat kita niatnya adalah ini untuk Allah bukan untuk yang lainnya misalnya ini untuk sholat subuh bukan sholat sunnah kopliah subuh misalnya ya tapi untuk menjadikan sholat tersebut sebagai ibadah tidak perlu niat tidak seperti mandi tadi, ya. Tidak seperti mandi. Kalau mandi, ya kita harus berniat bahwa ini adalah untuk ibadah mandi. Maka harus harus ada niatnya, karena mandi ada kemiripan dengan amalan-amalan yang non ibadah. Sedangkan sholat tidak demikian. Sholat murni ibadah sehingga kita tidak perlu ya untuk menjadikan sholat ibadah kita tidak perlu niat bahwa ini ibadah tidak perlu tapi kita niatnya bahwa ibadah ini untuk Allah bahwa ibadah ini adalah sholat ini atau sholat itu ya begitu pula puasa ya misalnya puasa ini ada amalan yang mirip dengan puasa dan itu bukan ibadah misalnya diet. Ya. Misalnya diet. Sehingga puasa harus kita niati sebagai puasa untuk membedakan antara puasa dengan dengan amalan non ibadah seperti misalnya diet, ya. Seperti misalnya lagi takut kepada Allah. Tidak perlu diniati bahwa ini ibadah ya Allah. Tidak perlu. Karena Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Murni ibadah. Tidak ada amalan non-ibadah yang mirip dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua takut kepada Allah adalah ibadah. Sehingga tidak perlu dibedakan. Tidak perlu dibedakan dengan niat tadi. Kemudian, seperti contoh yang lain. Ya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak ada kemungkinan itu bukan ibadah sehingga tidak perlu mengatakan ya Allah saya membaca Al-Qur'an ini untuk beribadah. Karena membaca Al-Qur'an itu otomatis ibadah. Tapi niatnya adalah dengan menentukan bahwa ya Allah saya membaca Al-Qur'an ini karenamu ya Allah. Bukan bukan saya membaca Al-Qur'an ini untuk beribadah karena dia sudah otomatis amalan amalan ibadah. Ya, tidak ada kemiripan. Membaca Al-Qur'an dengan Amalan non-ibadah yang lainnya Sehingga tidak perlu ya Kita niatkan e, Agar menjadikan Amalan membaca Al-Quran tersebut menjadi ibadah Tapi niatnya dari sisi lain Bahawa Tujuan kita membaca Al-Quran tersebut adalah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ada kaedah lain juga Yang berada di bawah kaidah innama al a'malu binniyat juga sebagai pembatas ya sebagai pembatas kaidah tersebut berbunyi maqasidul lafzh ala niyatil lafidh illa fil halif fa innahu ala niyatil mustahlif maksud dari perkataan itu sesuai dengan niat orang yang mengatakannya kecuali dalam masalah sumpah maka maksud perkataan tersebut sesuai dengan niat orang yang menyumpahnya maksud dari sebuah perkataan itu sesuai dengan orang sesuai dengan niat orang yang mengatakannya Kecuali dalam masalah Sumpah ya. Kalau dalam masalah sumpah Maka maksud perkataan Itu sesuai dengan niat orang yang menyumpahnya Sesuai dengan niat orang yang menyumpahnya Saya misalkan ya, Saya misalkan Ada orang yang mengatakan Saya dari Saya dari masjid misalnya Al-Aqsa Saya kemarin dari Masjid Al-Aqsa Orang yang mendengar ya Bisa faham bahwa Masjid Al-Aqsa itu Masjid yang ada di Palestina Dan orang ini belum pernah ke Palestina dia mengatakan saya dari Masjidil Al-Aqsa Tapi yang dimaksud oleh dia adalah masjid di Indonesia yang namanya Al-Aqsa ya, Ada masjid yang namanya Al-Aqsa Misalnya masjid di kota Kudus ya. Ada namanya Masjid Al-Aqsa Ketika orang tersebut mengatakan saya baru pergi dari Masjid Al-Aqsa Niat dia adalah dari masjid yang ada di Kudus misalnya Walaupun orang yang mendengarnya mengira bahwa dia dari Palestina Orang ini tidak dianggap sebagai orang yang berdusta Kenapa demikian? Karena niatnya orang ini ya, bukan mengaku bahwa dia dari Palestina Dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina Tapi maksud dari omongannya dia di dalam hadirinnya dia mengatakan bahwa yang saya maksud dengan Masjidil Aqsa di sini adalah Masjidil Aqsa yang ada di Kota Kudus. Ya, Kota Kudus, Jawa Tengah, ya. Karena apa? Karena maksud perkataan seseorang itu sesuai dengan niat orang yang mengatakannya. Bukan sesuai dengan pemahaman orang yang mendengarnya. Kecuali dalam masalah sumpah maka maksud perkataan itu sesuai dengan niat orang yang menyumpahnya Misalnya orang tersebut disumpah oleh orang lain Ya saya sumpah kamu apakah benar kamu dari Masjidil Aqsa yang di Palestina Kemudian dia mengatakan benar saya dari Masjidil Aqsa tapi dalam hati dia mengatakan bahwa saya dari Masjidil Aqsa yang di kudus dia meniatkan yang di kudus tersebut maka orang ini ya dianggap telah berdusta kenapa demikian karena dia disumpah dan penyumpahnya ingin ya mengarahkan perkataannya ke masjidil aqsa yang ada di palestina ya ini kaedah sebagai pembatas dari kaedah inamal amalubin niat semua amalan seorang hamba itu sesuai dengan niatnya dalam masalah ini tidak karena ini pembatas ya ini pembatas dari kaedah tersebut makasud lawf ala niat lawf illa fil halif fa'innahu ala niat mustahlf maksud dari suatu perkataan seorang hamba itu sesuai dengan Niat dia mengatakannya Kecuali dalam masalah Sumpah Orang yang disumpah Harus ya Perkataannya harus dimaknai Dengan makna yang diinginkan Oleh orang yang menyumpahnya Kalau dia mengatakan sesuatu Dan niatnya tidak sesuai dengan Orang yang menyumpahnya Maka dia dianggap dia dianggap dusta ya, Seperti contoh yang saya sebutkan tadi Kemudian diantara Pembatas dari kaidah besar Innamal a'malu bin niyat Bahawa sesungguhnya Semua amalan seorang hamba Itu tergantung niatnya Adalah kaidah yang mengatakan Af'alut turuk Wa ada'ul hukuk La تحتاج Lisi hatiha Ilaniya Af'alut turuk Maksudnya adalah Meninggalkan Larangan Wa ada'ul hukuk Dan memberikan hak Kepada orang lain Itu tidak perlu niat Agar menjadikan Tindakan tersebut sah Tidak perlu niat agar menjadikan tindakan tersebut cukup menggugurkan kewajiban seseorang, tidak perlu niat. Contohnya, misalnya af'alut turuk, meninggalkan larangan. Ya. Seperti orang meninggalkan perzinaan. Tidak perlu niat dia. Ya. Yang penting dia tidak melakukan zina. Yang penting dia sudah, sudah meninggalkan perzinaan. Sudah cukup bagi dia Untuk membebaskan dirinya dari dosa Zina Karena ini adalah Larangan ya Untuk meninggalkan larangan Tidak perlu niat Misalnya orang Tidak berbohong Tidak perlu niat Misalnya orang Tidak mencuri Tidak perlu niat Orang meninggalkan Merampok orang lain Tidak perlu niat Dia sudah terbebas dari dosa tersebut Karena dia sudah meninggalkan larangan itu Hanya saja untuk mendapatkan pahalanya Harus ada niat Contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya ya seperti misalnya kita sekarang Kita sekarang sedang Ya belajar Sedang dalam kajian ilmiah Kita tidak terbetik di hati kita untuk melakukan perzinaan sama sekali Mengapa kita tidak mendapatkan pahala Dari meninggalkan perzinaan tersebut di saat ini Karena apa? Karena tidak terbetik di hati kita untuk melakukan Perzinaan atau meninggalkan perzinaan Tapi keadaan kita sudah dikatakan Meninggalkan perzinaan Karena kita tidak melakukannya Tapi untuk mendapatkan pahala meninggalkan perzinaan Harus ada niat Misalnya Kita sedang di suatu daerah Kemudian ada orang Yang menggoda kita Mengajak untuk berzina Kemudian Kita mengatakan Mohon maaf Saya takut kepada Allah Mohon maaf saya tidak melakukan yang begituan. Ketika itulah kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena di situ ada amalan. Yaitu amalan yang menolak godaan berzina. Yang seharusnya dia bisa melakukannya, dia tolak. Ketika itulah seseorang mendapatkan pahala meninggalkan berzina. Begitu pula dengan larangan-larangan yang lainnya. Misalnya kita sekarang tidak ada godaan misalnya untuk merokok ya. Kalau kita katakan merokok itu diharamkan Karena mendatangkan mudarat bagi diri kita dan orang lain Ketika kita tidak melakukan merokok ya, Kita sudah meninggalkan larangan, sah, cukup Tidak mendapatkan dosa Tapi untuk mendapatkan pahalanya Tidak cukup dengan itu tapi harus ada niat untuk meninggalkannya. Misalnya ada yang menggoda. Ayolah, ngerokoklah. Masak perempuan, eh, masak laki-laki tidak merokok, tidak gentle. Misalnya seperti itu. ya. Ketika kita menolaknya dengan mengatakan, ya, Afwan, saya menjaga kesehatan saya. <tuh> saya menjaga kegentelan saya dengan tidak merokok agar saya tetap bugar, tetap sehat, tidak batuk-batuk, tidak ada banyak penyakit, ya. Ketika kita menolak, ketika itulah kita mendapatkan pahala dari dari meninggalkan larangan, ya. Kalau tidak ada niat, maka kita dikatakan sebagai orang yang tidak melakukan dosa. Tapi untuk mendapatkan pahalanya kita membutuhkan niat yang tadi ya. Karena meninggalkan sesuatu Karena ada godaan Itu sebuah perbuatan Yang disengaja Yang ada niatnya dari seorang Seorang hamba Seorang hamba meninggalkan larangan <coughs> Mendapatkan pahalanya ketika dia meniatkan Ada niat dari dirinya untuk meninggalkan larangan tersebut Biasanya kalau ada godaan ya Biasanya kalau ada godaan Misalnya ya Orang ketika sendirian di rumah dia ada internet. Dia sebenarnya bisa. Ada godaan syaitan. Godaan syaitan untuk mengajak dia melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia ya me melawan keinginan itu, ya, melawan nafsunya dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada godaan, maka ketika itulah dia mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Karena tindakan dia melawan godaan tersebut adalah perbuatan dan ada niatnya. Sehingga dia mendapatkan pahala dari dari hal tersebut. Begitu pula dengan ada uluhuq, yaitu memberikan hak kepada orang lain. Memberikan hak kepada orang lain, ya. Ini tidak perlu niat. Dan sudah sudah bisa menggugurkan kewajibannya. Misalnya ada orang, ya, ingin memberikan nafkah kepada anak istrinya, ya, dengan memberikan harta, memberikan makanan, memberikan pangan, dan memberikan intinya nafkah, ya, kepada anak istri. Tidak perlu niat, ya, saya ingin menafkahkan ini agar dia menjadi nafkah, tidak perlu, ya. Semua yang diberikan kepada anak istrinya itu adalah nafkah. Itu ada adalah nafkah otomatis dan itu sudah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang suami misalnya. Karena seorang suamilah yang mempunyai kewajiban untuk menghidupi anak istrinya. Tidak perlu niat untuk menjadikan itu nafkah. Adapun niat-niat lain yang bisa misalnya mengagungkan pahalanya ya, misalnya dengan mengatakan ya Allah saya menafkahi ini, istri, eh, anak istri ini Benar-benar ikhlas karenamu Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh ya. Mereka menjadi mulia di sisimu Meniat, Berniat seperti ini ya. Bisa mengagungkan pahala amalan tersebut Tapi tanpa niat pun Kewajiban dia Untuk memberikan hak sudah Sudah gugur tapi untuk mengagungkan pahala amalan tersebut bisa dengan ditambah dengan niat-niat yang yang lainnya yang yang baik. Ya. Begitu pula misalnya ada orang punya hutang. Orang punya hutang ketika ya memberikan e, atau ketika menutup hutangnya, dia tidak perlu tidak perlu harus dengan niat, tidak perlu ya. Dengan dia memberikan Uang kepada orang yang menghutangi dia Dan orang yang menghutangi dia Faham bahawa itu adalah uh, uh, Uang untuk melunasi hutangnya Maka sudah cukup Sudah cukup Karena ini adaul hukuk ya, Memberikan hak kepada Orang yang berhak mendapatkannya Tidak perlu harus diniatkan Tidak perlu harus diniatkan Untuk membebaskan dirinya dari Tanggungan hutangnya Maksudnya seperti itu, tidak perlu niat maksudnya, tidak perlu niat untuk membebaskan dirinya dari tanggungan hutangnya. Adapun untuk misalnya mengagungkan pahalanya, membesarkan pahalanya, bisa dengan niat. Ya Allah, ini adalah uang yang saya berikan untuk menunaikan kewajiban saya, melunasi hutang seperti itu tidak tidak masalah ya, tidak masalah dan Allah Subhanahu wa taala ya dengan niat-niat yang baik ya akan memberikan e, pahala yang yang lebih. Inilah eh kaidah yang <tuh> berada di bawah kaidah innamal a'malu binniyat. Kaidahnya sangat banyak sebenarnya ya. Namun bisa e, dilihat di kitab-kitab yang besar ya. Hanya hanya saja saya ingin memberikan beberapa kaedah Yang merupakan cabang dari kaedah yang besar tersebut Dan menjadi pembatas bagi eh, kaedah yang sangat besar tersebut Innamal amalu bin niat Bahawa semua amalan seorang hamba itu tergantung dengan, tergantung kepada niatnya Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat Dimanapun anda berada, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita beralih ke kaidah yang kedua. Ini juga kaidah yang sangat besar. Kaidah tersebut sangat terkenal dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kaidah tersebut berbunyi: Al Yaqin, La Yazuul Bishshak, Al Yaqin. Layazulu bishak. Keyakinan seseorang tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan seseorang tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya. Inilah makna dari kaidah ini. Keyakinan maksudnya ke kemantapan hati kemantapan hati yang tidak menyisakan keraguan sama sekali itulah keyakinan. Keyakinan yang seperti ini tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Ya. Keyakinan hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan baru yang lainnya. Ya. Dan kita harus tahu yang dimaksud dengan keraguan di situ adalah keraguan yang datang belakangan ya asalnya sudah yakin, kemudian ada ragu datang, ya ketika ada ragu datang seperti ini maka kita harus berpegang teguh dengan keyakinan yang kita eh, yakini tadi, keyakinan yang ada sebelumnya itu harus kita pegang. Keraguan yang yang datang belakangan tidak bisa mengganggu, tidak bisa menghilangkan keyakinan yang ada sebelumnya sampai keraguan tersebut menjadi keyakinan yang baru. Ya. Kalau sudah berubah dari keraguan menjadi keyakinan, maka baru bisa ya eh, mengubah keyakinan yang yang lama. Al-yaqin la yazulu bisyakk. Keyakinan seseorang tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. <tuh> Para pemirsa dan para pendengar dan kaum muslimin semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu bahawa sesuatu yang diketahui oleh seseorang itu bertingkat-tingkat kemungkinannya. Pengetahuan manusia itu bertingkat-tingkat kemungkinannya. Ada tingkatan yang kemungkinannya pasti. Itulah keyakinan Tingkatan yang paling tinggi Seseorang ketika bisa memastikan Maka berarti dia Meyakini hal tersebut Inilah kepastian Inilah keyakinan Kemudian setelah itu ada Kemungkinan besar Yang disebut oleh para ulama dengan istilah Adhan Adhan yaitu kemungkinan besar ya. Perbandingannya misalnya 49:51. Ya, yang 51 itu adzan. Yaitu kemungkinan besar. Ini yang derajat yang kedua. Kemudian derajat yang ketiga adalah asyakk. Ya, asyakk ini kemungkinannya 50:50. -50. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tidak bisa, ya, e, menguatkan salah satu kemungkinan, ya, kemungkinannya sama. Ketika seseorang ragu dengan kemungkinan yang sama, ya, itu disebut dengan ashaku as dalam bahasa Arabnya, ashak, yaitu keraguan. Kemudian apabila, ya, kemungkinannya kecil, itu menjadi alwahmu, menjadi. Al-Wahmu Yaitu persangkaan lemah <coughs> Kemungkinan kecil Inilah tingkatan-tingkatannya Yang pertama Yaqin Yang sudah pasti Kemudian Adhan Ini kemungkinan besar Kemudian Asyak as Yang kemungkinannya sama 50-50 Kemudian Al-Wahmu Kemungkinan Kecil Ya. Kaedah ini mengatakan Al-Yaqin La-Yazulu Bishak Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan Ustaz mana dhannya ini? Kemungkinan besarnya mana Ustaz? Kenapa dari keyakinan langsung ke syak? Dari yakin langsung ke syak Ini ada martabat di antara keduanya Ada tingkatan yang ada di antara keduanya Yaitu dhan, kemungkinan besar Ini kemungkinan besar masuk ke syak atau masuk ke keyakinan? Kita katakan ada kaedah Yang berbunyi Bahawa <tuh> <tuh> <tuh> Al-dhanul al ghalib Yunazzal Manzilat al-yaqin Ya Kemungkinan besar Itu dihukumi Seperti keyakinan Sehingga kaedah tersebut Ya Bisa berbunyi Al-dhanul ghalib La yazulu bisyak kemungkinan besar tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, ya. Tetap saja kemungkinan besar yang dipegang. Keraguan tetap harus di, dihilangkan. Tidak diperhatikan eh, sama sekali. Harus diabaikan, ya. Jadi baik yakin derajat yang paling tinggi memastikan, ya bisa memastikan sesuatu, ataupun kemungkinan besar, ya keduanya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. kita harus memegang teguh keyakinan, kita harus memegang teguh persangkaan atau kemungkinan besar, ya dan kita harus memegang teguh keduanya. tidak boleh ya kita memperhatikan keraguan atau kemungkinan lemah. kita anggap keraguan atau uh, syak tersebut <coughs> seperti tidak ada sama sekali. Yang kita lihat adalah keyakinan. Yang kita lihat adalah kemungkinan besarnya. Inilah maksud dari dari kaidah ini. <coughs> ada derajat setelah kemungkinan kecil. Derajat apa itu? Derajat kebodohan, al-jahlu. Tidak mengetahui sesuatu. Dan al-jahlu ini kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan ini terbagi menjadi dua. Ada al-jahlul basit, yaitu kebodohan yang biasa. Ada al-jahlul murakkab, yaitu kebodohan yang berpangkat, ya, kebodohan yang yang berpangkat, kebodohan berat. <tuh> Al-jahhul basit atau kebodohan yang ringan yang biasa adalah ketika seseorang tidak tahu dan dirinya mengaku tidak tahu dirinya tahu bahwa dia tidak tahu ini kebodohan yang ringan seorang ya tidak tahu tentang sesuatu dan dia menyadarinya bahwa dia memang tidak tahu maka ini kebodohan yang yang biasa kebodohan yang berat Al-jahlul murekb adalah ketika seseorang tidak tahu tentang sesuatu, tapi dia merasa tahu. Tidak tahu tentang sesuatu, tapi merasa merasa tahu. Dan ini banyak terjadi. Apalagi di zaman ini ya, banyak orang merasa tahu tentang agama, padahal pengetahuannya tersebut tentang agama salah semuanya atau tidak berdasar. Dengan dasar-dasar yang kuat, orang yang seperti ini, ya. kejahilannya berpangkat, kejahilannya menjadi kejahilan yang berat. Inilah yang dimaksud dengan al-jahlul murakkab. Yah, jahlul murakkabun ya. maksudnya seperti ini. Dia sebenarnya tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. <tuh> Inilah ketidaktahuan yang berpangkat. Ketidaktahuan yang berat, dia tidak tahu tapi tidak menyadari bahwa dia tidak tahu, sehingga dia menjadi orang yang tidak tahu dan tidak dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itulah kejahilan yang yang berpangkat. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang yang demikian. Ya, jangan sampai menjadi orang yang demikian. Makanya belajar terus ya, belajar dalami agama. Kemudian pelajari dalil-dalilnya agar kita menjadi orang yang yang alim, orang yang tahu tentang tentang agama dan berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sedikit demi sedikit kita amalkan ya itulah yang menjadi buah dari eh, amalan kita menuntut ilmu. Kemudian para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada, kaidah keyakinan la yazu lusyak ini adalah kaidah yang redaksinya dari para ulama keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Ini adalah kaedah yang redaksinya dari para para ulama. Namun kaedah ini sebenarnya adalah kesimpulan dari banyak nas, terutama nas-nas hadis. Di antara nas hadis yang menjadi sumber dari kaedah ini adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza wajda." Apa dokum? Di bطنnya sebaya. Fa'ashkal alihi. A'hrja a'hrja minhu sebaya. Atau? Fa'la yahrujanna min al masjid. Hatta yasmag suat. Atau yajda riha. Apabila salah seorang dari kalian menemukan di dalam perutnya ada gangguan, kemudian dia ragu. Apakah ada angin yang keluar dari dirinya ataukah tidak Maka jangan sampai sekali-kali dia keluar dari masjid Dia harus menunggu sampai dia mendengar ada suara, maksudnya suara kentut Ataupun menemukan ada bau dari kentut tersebut di sini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti jangan sampai seseorang ya memperhatikan keraguan tersebut. Tapi harusnya dia memegang teguh keyakinannya bahwa dia tadi suci. Bahwa dia tadi tidak hadas, belum batal wudhunya. Dia sudah berwudu dan dia dalam keadaan suci. Kemudian ada keraguan Kemudian ada keraguan, dia ragu apakah sudah keluar anginnya ataukah belum. Padahal sudah ada indikasi, indikasinya apa? Ada sesuatu di perutnya, perutnya sakit, misalnya perutnya, ya, eh, ada anginnya banyak, misalnya dia masuk angin, ya, ada dia merasa perutnya kembung, ada indikasi itu. Kemudian dia digoda oleh setan menjadi ragu. Apakah ada udara yang sudah keluar ataukah belum? Rasulullah mewanti-wanti untuk memperhatikan keraguan tersebut. Jangan, jangan diperhatikan, abaikan keraguan itu. Ambillah yang tadi diyakini. Sehingga jangan sampai orang tersebut ya keluar dari masjidnya. Jangan sampai dia berwudu. Tapi tetap di masjid Sampai dia mendengar suara kentut Kentutnya Ataupun e, mendapati ada bau dari kentutnya Ini hadis yang pertama Hadis yang kedua <coughs> Adalah hadis Yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Bahwa Rasulullah SAW bersabda jika syak seorang di antara falam yadri kam sallaa thalathaan am arba'a falyatrahish-shakk wal yabni 'ala mastayqan Apabila salah seorang dari kalian ya ragu di dalam salatnya sehingga dia tidak tahu berapakah rakaat yang dia lakukan sekarang Apakah rekaat yang keempat, ataukah masih rekaat yang ketiga? Apa perintah Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan: Fal yat rahishak, buanglah keraguan. Yaitu empatnya. Wal yabni ala mastaykan. Ya, hendaklah dia tetap berpegang teguh pada yang diyakininya. Dia ragu sekarang tiga atau empat. Yang jelas dia sudah melakukan tiga. Yang diragukan adalah yang keempatnya ini. Kalau yang dia yang tiga pasti dia yakin. Karena keraguannya antara tiga dan empat. Berarti yang tiga sudah yakin. Kemungkinannya hanya dua tiga atau empat. Berarti yang tiga adalah yang diyakininya. Sedangkan yang empat ini yang diragukannya. Rasulullah mengatakan hilangkan Keraguan, buang keraguannya empatnya dibuang berarti kemungkinannya tinggal satu yaitu rakaat yang yang ketiga. Hendaklah dia memilih memilih kemungkinan yang tiga tadi, ya, karena itulah yang yang diyakininya. Thummas juz sajda tay ini kabilah ayyusalim. Kemudian setelah itu hendaklah dia sujud ya sujud sahwi sebelum dia melakukan salam ya sebelum dia melakukan salam dalam dalam salatnya ini merupakan anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seseorang tetap berpegang teguh pada keyakinannya dan mengabaikan keraguan yang datang kepadanya Kemudian di antara dalil dari kaidah ini dari hadis yang lain adalah hadis tentang hilal. Hadis tentang hilal, hilal Ramadan atau hilal yang yang lainnya. Dalam dalam masalah hadis hilal Ramadan dan hilal uh, Syawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasumu hatta taraw, wa la tufthiru hatta taraw." Fa'in ghamma aleikum, fakdurulah. Janganlah kalian puasa Ramadhan sampai kalian benar-benar melihat hilal. Ini seseorang ya, ketika sudah melihat hilal berarti dia yakin bahwa besok puasa Ramadhan, karena dia sudah melihat hilal Ramadhan. Ini keyakinan yang dihilangkan dengan keyakinan yang lainnya. Dia yakin bahwa ketika itu masih Sya'ban. Ya. Kemudian besoknya, kemudian ketika itu dia melihat hilal, berarti dia yakin bahwa besok Ramadhan. Berarti keyakinan melawan keyakinan yang diambil keyakinan setelahnya. Walatuftiruhatataro' ya. dan jangan kalian akhiri puasa Ramadhan kalian sampai kalian benar-benar melihat bulan melihat hilal bulan Syawal. Jadi dia berada dalam keyakinan Yaitu Ramadan Kemudian ada keyakinan yang lainnya bahwa besok syawal Sehingga dia mengambil keyakinan yang baru Fa'inhumma alaikum fa'udurullah Apabila pandangan kalian Terhalangi Maka Perkirakanlah e, Maka e, Lengkapkanlah Bilangan bulannya menjadi Menjadi 30 hari Ya, Ini keyakinan dan ada keraguan Makanya yang didahulukan Yang keyakinannya Keyakinannya dia masih Masih syaban misalnya Keyakinannya dia masih Masih syaban karena dia sekarang Masih di bulan syaban misalnya tanggal 29 dia melihat hilal Ternyata langitnya mendung Dan mendung semuanya Merata di semua daerah Sehingga tidak ada seorang pun yang Mampu untuk menembus Pandangan tersebut menembus awan tersebut sehingga tidak terlihat hilal. Di sini masuknya bulan Ramadan masih diragukan sehingga yang harus diambil adalah keyakinannya bahwa dia masih dalam bulan Syaban sehingga harus di dilengkapikan menjadi 30 hari. Ya inilah dalil-dalil ya tentang tentang kaidah ini. Ya demikian yang bisa anak sampaikan Insya Allah kita teruskan ya pembahasan tentang kaedah yang sangat penting ini di kesempatan berikutnya ya. Saya akhiri kajian kita pada kesempatan ini sampai pembahasan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Walhamdulillahi Walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, izakulah khairan Ustaz atas materi yang akan saya sampaikan Penuh dengan faedah yang telah kita dengarkan Ustaz Dan khutbah di selama azan niallahu wa yakum Untuk sesi berikutnya, kami membuka sesi interaktif bagi anda yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh beliau Untuk yang pertama Ustaz, kami akan bertanya melalui pesan singkat Ustaz Dari pendengar kita Ustaz beliau bertanya, Ustaz barakallahu fiqh Bolehkah menggabungkan niat terhadap amalan yang sejenis Misalnya ketika masuk masjid Kemudian sholat doraka dengan niat salat Hayatul Masjid. Lalu digabung dengan salat Udu. Kemudian digabung lagi dengan salat rawatib Qobliyah. Apakah diperbolehkan dan bagaimanakah kaidah ini atau dalilnya? Silakan Ustaz. Ada perbedaan <tuh> pendapat dalam masalah ini ya. Tentang penggabungan niat ini ada perbedaan pendapat. Ada yang memutlakan. Tidak boleh sama sekali. Ada yang mentafsil. Ada yang memerinci. Apabila Amalan-amalan tersebut tidak bertentangan Maka dibolehkan Untuk Digabung Tidak bertentangan ya. Apabila amalan-amalan tersebut tidak bertentangan Semuanya Bisa disatukan Dan ini pendapat yang lebih kuat Ini pendapat mayoritas ulama Pendapat yang lebih kuat Kalau amalan-amalan tersebut Bisa digabungkan Dan tidak ada pertentangan sama sekali, maka boleh untuk menggabungkan niat. Ya, memang ada ulama-ulama yang tidak membolehkan sama sekali ya di antara mereka ya ulama yang sangat mulia yaitu Syekh Albani rahimahullah. Ya Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa tidak boleh ada penggabungan niat sama sekali. Bahkan beliau berpendapat ya kalau misalnya orang di hari Jumat dia junub Maka dia harus mandi dua kali, karena menurut beliau, ya, mandi junub wajib dan mandi Jumat juga wajib, sehingga dia harus mandi dua kali, mandi untuk junubnya, kemudian mandi untuk hari Jumatnya, ya. Ini pendapat beliau. Kita menghormati pendapat tersebut, namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan apabila amalan-amalan tersebut tidak bertentangan ya dan tidak ada dalil yang melarangnya untuk di, digabung maka diper diperbolehkan contohnya yang disebutkan tadi ya. jadi antara salat tahiyatul masjid dengan uh, salat qabliyah dengan salat uh, wudu ini tidak ada pertentangan salat wudu tujuannya salat wudu maksudnya apa Setelah dia berwudu, dia sholat dua rekaat. Itu maksudnya. Sholat tahiyatul masjid maksudnya apa? Ketika dia masuk masjid, dia sholat dua rekaat. Sholat kobliyah maksudnya apa? Sebelum dia sholat uh, fardu, dia melakukan sholat dua, dua rekaat. Ketika maksudnya tidak bertentangan seperti ini, intinya dia melakukan sholat dua rekaat sekarang. Intinya dia melakukan sholat dua rekaat sekarang. Dan... Memang bertepatan dengan dia masuk masjid bertepatan dengan dia e, setelah wudu bertepatan dengan dia sebelum sholat fardu apabila dia meniatkan semuanya dengan satu amalan maka dibolehkan tidak ada pertentangan sama sekali di sini berbeda kalau misalnya ya dia sudah sholat dua rekat kemudian dia sholat kubliyah lagi di sini ada pertentangan pertentangannya apa sholat kubliyahnya masih benar misalnya sholat kubliyah zuhur empat rekat ya jadi sholat, -sholat kubahnya masih bisa, tapi sholat tahiyatul masjidnya sudah tidak bisa. Sehingga dia tidak bisa sekarang meniatkan untuk rekaat yang ketiga dan keempat ini, e, untuk sholat yang keduanya dua rekaat yang keduanya tidak bisa dia meniatkan menggabungkan antara tahiyatul masjid dengan sholat kubah. Kenapa? Karena bertentangan sekarang, sudah tidak bisa lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Begitu pula. Uh, untuk sholat wudunya, karena sholat sunnah wudhu itu dua rekaat saja, ya. Yeah. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat uh, Bilal ibn Abi Rabah, ya. Yeah. <tuh> Sehingga kalau ada pertentangan seperti ini tidak bisa digabungkan lagi. Saya contohkan misalnya puasa khotb dengan puasa Senin-Kemis, ya. Yeah. Ini juga disebutkan oleh para ulama, ya. Yeah. Apabila orang ya yeah, ingin khotb di hari Kemis, ingin di hari Senin. <tuh> Tidak ada pertentangan antara puasa kodak dengan puasa di hari Senin atau hari Kamis Karena maksud dari puasa senin kamis adalah Orang berpuasa di hari Senin Orang berpuasa di hari Kamis Ini maksudnya Dan mengkodak maksudnya adalah Dia berpuasa di hari apapun Sehingga tidak ada perbedaan Tidak ada pertentangan Antara dua puasa ini Sehingga bisa, bisa digabungkan Bisa digabungkan Karena karena tidak ada pertentangan ini Berbeda kalau misalnya Puasa Ramadan ya Mengkada puasa Ramadan dengan Puasa syawal Tidak bisa Kenapa tidak bisa? Karena Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang puasa Ramadan Kemudian dia puasa 6 hari Di bulan syawal Maka dia mendapatkan pahala Seperti puasa setahun penuh ya. di sini ada kata-kata kemudian ada dalil Yang menjadikan hal ini tidak bisa digabungkan Tidak bisa digabungkan Karena maksudnya Adalah puasa Ramadan ditambah Enam hari Sehingga puasa Ramadannya harus sendiri Puasa enam harinya harus Harus sendiri Ketika mengkaldak puasa Ramadan Tidak bisa digabungkan dengan Puasa syawal Kenapa demikian? Karena ada dalilnya seperti itu Dalilnya Agar Allah, Allah subhanahu wa ta'ala inginkan Yang Allah inginkan adalah kita puasa 36 hari 36 hari atau Kalau misalnya ramadannya nya 29 hari berarti 35 hari ya 35 hari tapi eh, Tetap saja pahalanya seperti Puasa eh, 36 ya Karena dalam setahun Kira-kira 360 hari <kuh> Intinya demikian ya Ini ada dalil Ada dalil yang menunjukkan bahwa ini tidak boleh digabungkan tidak boleh digabungkan Saya misalkan lagi misalnya e, Antara sholat Duhur dengan sholat asar Sama-sama empat rekaat Dan bisa digabungkan dalam satu waktu Tapi tidak bisa Disebutkan saya harus sholat e, Saya akan sholat duhur Bersama sholat asar saya gabung Kenapa demikian? Karena ada dalil Dalilnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan sholat-sholat tersebut ada semuanya Ya, Ada semuanya di waktu yang yang yang berbeda, kalaupun waktunya satu, dia harus waktunya tetap berbeda. Dia sholat dhuhr dulu, baru sholat asar dulu. Walaupun di waktu asar, walaupun di waktu dzuhur, ya, dia harus ada waktunya sendiri-sendiri. Ya. Ini ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak boleh digampukan, digabungkan. Ya. Selama ibadah-ibadah tersebut tidak bertentangan, ya, eh, apalagi ibadah-ibadah yang sunnah, maka maka dibolehkan untuk di, digabungkan. Allah Alam. Nah, berset. Izak kelakaran, barakalafik. Serta jawapan akan memberikan. Dan ikut dari selama wa yaqum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat dari telepon di layanan telepon 021 823 65436. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuah berkatu. Dengan siapa bapak dan di mana? Dengan Abu Aisyah di Cilegon Ya, Abu Aisyah. Silakan Abu Aisyah. Eh, assalamualaikum, Saudar. Waalaikumsalam. Tuah berkatu. Mau bertanya. Tadi dijelaskan tentang Eh, niat meninggalkan larangan itu juga diperlukan. Iya. Ya. Nah, dengan kebaikan, apakah juga tidak diperlukan? Kemudian kurang apa -apa jelas. Ya maaf Bapak, Bapak Abu Aisa, mohon diulang kembali karena soneya terputus dan juga kurang terdengar dengan jelas di earphone okay. kami. Bisa diulang pertanyaannya Pak, maaf. Eh, bagaimana dengan kebaikan? Apakah juga tidak diperlukan niat untuk eh, sebuah kebaikan? Hmm. Hmm. Seperti tadi dijelaskan bahwa dalam meninggalkan larangan pada pada asalnya tidak diperlukan niat yeah. Hmm. Yeah. Kemudian eh, bagaimana jika kita meninggalkan saran dari orang tua untuk melakukan pakat kredit Tapi dengan dasar kita niat bahwa Rasulullah SAW eh, berhutang atau berkredit dalam hal yang baru ras aja bagaimana ngaku tuh eh, kreditnya riba ya itu. kreditnya apa riba, yes? kreditnya kredit. apa riba? Kredit mengandung apa? riba tidak pak ya yeah? kreditnya mengandung riba atau tidak tidak tidak oh, oh, tidak uh, saya dianjurkan untuk mengkredit sebuah tanah hmm. lalu di saya menurut saya saya tidak begitu memahami lalu saya menegaskan bahwa saya mengikuti semangat Rasulullah untuk tidak berhutang kepada hal yang tidak darurat. Apakah ya. itu juga termasuk niat kebaikan? Baik. Terima ya. kasih ya Bu Aisyah. Barakallah. Wa Alkumusalam. Wa Rahmatullah. Berkata nama. Ia pembahasan masalah tadi yang bahawa ketika kita meninggalkan suatu larangan, ya tidak perlu niat. Ini hanya pada eh, kaedah meninggalkan sesuatu saja. Yang dimaksud di situ tidak perlu dengan niat adalah bahwa dengan tidak niat pun ketika kita sudah meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan larangan-larangan ya. Kita sudah dianggap sebagai orang yang meninggalkan larangan. Untuk mendapatkan pahalanya, maka kita harus ada, iya, harus ada keinginan untuk melakukannya kemudian kita kita tinggalkan. Misalnya ada godaan kemudian kita tinggalkan. Ya, ketika kita meninggalkannya tersebut ya, maka kita mendapatkan pahala. Ya. Adapun untuk meninggalkannya, maka tidak perlu, e, tidak perlu niat ya. Seperti kita sekarang ini yang sedang melakukan kajian, kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam syariat, ya. E, dan kita tidak niat sama sekali untuk meninggalkan larangan tersebut. Tapi kita sudah dikatakan sebagai orang yang e, tidak berdosa, jauh dari e, e, siksa, karena kita tidak melakukan apapun yang dilarang dalam dalam syariat. <tuh> Ini khusus masalah masalah meninggalkan larangan. Adapun untuk melakukan perintah maka harus ada niatnya. Untuk melakukan perintah harus ada niatnya. Harus ada niat yang bisa menjadikan amalan ibadah kita berpahala. Ya. Dan niat ini maksudnya kehendak hati, kehendak hati. Ketika kita akan melakukan sesuatu otomatis ada kehendak di hati kita. Misalnya, kita akan melakukan sholat. Ya. Ada di, kehendak di dalam hati kita, kita akan melakukan sholat. Dan susah untuk melakukan sesuatu tanpa ada kehendak hati ini. Kehendak hati ini. Bisa jadi itu merupakan tekliful muhal. ya, Pembebanan yang mustahil. Ketika orang dikatakan, kamu lakukan sesuatu, tapi jangan niat. Itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Karena niat adalah kehendak hati. Ketika orang akan ya e, berjalan dia ada kehendak hati untuk berjalan ketika ada orang ingin duduk ada kehendak dari hati untuk duduk dan itulah niat itulah niat ya, kehendak dalam hati dan ketika kita mengamalkan sesuatu ya ada kehendak hati itu tapi ketika kita meninggalkan sesuatu ya kadang tidak ada niat sama sekali di hati kita untuk e, untuk meninggalkan hal tersebut karena memang tidak terbetik di pikiran kita berbeda dengan ketika melakukan sesuatu kita harus tahu dulu apa yang kita lakukan kemudian kita melakukannya sehingga e, para ulama tidak membahas masalah orang melakukan apakah harus niat karena apa karena setiap dia melakukan pasti ada kehendaknya ya ada kehendak niat kehendak hati ataupun ataupun niat kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang e, ketika diberikan saran masukan oleh orang tua untuk E, membeli tanah dengan cara kredit ya. Maka ini e, Dilihat maslahat dan mafsadahnya ya. Dilihat maslahat dan mafsadahnya Misalnya orang tua ya, Menginginkan hal tersebut Dari anaknya Hanya sebagai masukan saja ya. Hanya sebagai masukan Bukan e, orang tua memerintahkan Maka tidak mengapa ya, Memberikan alasan kepada orang tua Afwan saya tidak ingin terbebani dengan hutang karena hutang ini apa, efeknya besar dalam kehidupan saya. Bisa tidak masalah seperti itu dan itu yang lebih baik ya. Kalau misalnya orang bisa tidak berhutang lakukan. Tapi kalau orang butuh hutang ya tidak tidak perlu sampai ke dalam keadaan yang darurat ya tidak masalah kalau orang butuh hutangnya diberikan hutang atau mengambil hutang tidak masalah yang penting dia sudah punya kebutuhan yang kuat untuk untuk berhutang ya karena ada kaidah yang yang mengatakan bahwa eh, kebutuhan yang mendesak itu di dalam syariat ya di, eh, bisa dibawa di ke hukum darurat ya jadi al-hajah <tuh> tunazal manzilatab barurah ya kebutuhan yang mendesak itu bisa di eh, dibawa kepada keadaan darurat sehingga kita ketika kita punya kebutuhan ya untuk berhutang dan kebutuhannya besar maka kita boleh boleh berhutang. Adapun kalau tidak ada kebutuhan untuk apa berhutang itu sama dengan eh, mencermuskan diri ke dalam eh, sesuatu yang bisa menyebabkan ya, efek buruk bagi bagi diri kita. Ya. Bisa jadi kita meninggal tidak ada orang yang tahu hutang kita bahaya. Membahayakan e, nyawa kita setelah setelah e, meninggal. Makanya kalau tidak ada kebutuhan besar untuk berhutang, jangan berhutang. Berhutang itu menjadikan manusia rendah. Menjadikan manusia rendah di hadapan orang yang menghutanginya. Kalau kita bisa menjadikan diri kita mulia di hadapan semua orang, kenapa tidak? Ya. Makanya kalau tidak butuh, jangan berhutang. Kalau sudah butuh ya dan butuh sekali, ketika itulah berhutang tidak masalah. Tidak tidak harus sampai pada derajat darurat sampai mau mati kemudian baru berhutang tidak ya. Tapi kalau sudah ya, sangat butuh sekali kalau tidak berhutang ya menjadi berat kehidupan maka ketika itu ya, ada solusi untuk untuk berhutang kepada kepada yang lain ya diberikan masukan e, diberikan pengertian ya orang tuanya agar tidak tersinggung ya karena dalam bermuamalah dengan orang tua ya kita harus eh, mempertimbangkan efek dari eh, muamalah kita. Walaupun secara syariat benar ya, walaupun secara syariat benar, tapi kita juga harus memperhatikan sisi eh, eh, hati orang tua ya. Di dalam Al-Qur'an ya, kata-kata "uf" itu kalau kepada orang lain dibolehkan. Tapi kalau kepada orang tua tidak diperbolehkan. Dan ini e, menunjukkan bahwa ketika kita bermuamalah dengan orang tua, ya, e, barometernya bukan ini sesuai dengan syari atau tidak saja. Tapi sesuai dengan syari dan lebih dari itu. Lebih dari itu yaitu menjaga perasaan orang tua. Misalnya orang tuanya mengharuskan, ya, meminta dengan sangat kepada anaknya untuk ya berhutang <tuh> atau membeli dengan cara kredit tanpa riba ya. Maka ya anak berusaha untuk untuk uh, uh, berhut uh, untuk membelinya, ya. berusaha untuk membelinya dan membahagiakan hati orang tuanya. Ya kalau memang orang tuanya ya meminta dengan sangat, ya. karena kalau tidak demikian nanti akan mudarat akan mendorot ya. ya, merenggangkan hubungan antara orang tua dengan dengan anak. Padahal itu pada hal-hal yang tidak tidak bukan larangan dari syariat. Ya, sampai mengharamkan tidak demikian ya Sehingga perlu dilihat apakah itu hanya masukan Ataukah permintaan yang eh, sangat diinginkan oleh orang tua Kalau hanya sebagai masukan ya Maka bisa ditolak dengan cara yang sangat halus Dengan tetap menjaga perasaan orang tua Kalau misalnya permintaan tersebut Permintaan yang sangat diinginkan oleh orang tua Maka usahakan Usahakan untuk eh, mengabulkan permintaan orang tua tersebut Agar eh, menjaga Perasaan hati dan menjaga hubungan antara kita dengan orang tua kita, ya. Karena Rasulullah SAW dahulu mengatakan Ridha Rabbi fi Ridha walidain Ridha keridhaan Rabb Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung keridhaan kedua orang tua. Wasahatul Rabbi fi Sahhatihimah, ya. Dan kemurkaan Allah sebagai Rabb manusia itu tergantung tergantung kemurkaan e, kedua orang tua ya, ini e, kedudukan orang tua dalam syariat Islam ya makanya kita harus hati-hati e, dalam e, bermuamalah dengan orang tua kita ya kita menjaga syariat Islam kita juga harus menjaga adab kepada orang tua ya demikian Allah taala alam nam Ustaz Jazakallahu khairan barakallahu fi Ustaz atas jawaban diberikan dan pertanyaan dari Abu Isa merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri kajian yang penuh dengan faedah ini, kami akan persilakan kepada Ustaz menyampaikan kata ikhtitam penutup untuk kita semua dan kepada Ustaz persilakan. Para pendengar Radio Rojak dan para pemirsa Rojak TV dan seluruh kaum muslimin yang di, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dirahmati olehnya Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian ilmiah ini yang inti dari kajian ini ya kita tadi sudah uh, menjelaskan tentang kaedah-kaedah yang berada di bawah kaedah yang pertama yaitu innamal amalu bin niyat ya, kita menyebutkan beberapa kaedah yang ada di bawahnya yang menjadi cabang-cabangnya dan kita juga sudah ya menginjak ke kaedah besar yang kedua yaitu al-yaqin, la-ya-zulu sebuah keyakinan, itu tidak bisa digeser, tidak bisa dihilangkan, hanya karena keraguan. <tuh> dan kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting bagi kita semuanya, baik dalam masalah fikhiyah maupun dalam masalah kehidupan kita. Ya. Kaidah ini bisa menjauhkan seseorang dari rasa was-was, dan hal tersebut nantinya akan kita e, bahas lebih dalam, Ya, dalam contoh-contohnya di kesempatan berikutnya insyaallah, ya. Eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ya umur panjang bagi kita semuanya dan umur panjang tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya Allah taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayemidin. Alhamdulillahirrabbilalamin Nah Ustaz, Jazakallah khairan Ustaz Barakallah fiqh. Atas materi yang Tantum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Waktu yang telah Antum berikan Yang disela-sela kesibukan Antum masyaAllah Allah Barakallah fiqh. Dan kami berikan doa kepada Allah SWT Semoga Allah menjaga Antum dan keluarga Antum Dan juga semoga Allah meluaskan kemah Antum Sehingga semakin banyak faedah yang dapat kita ambil Dalam setiap penjumpahan bersama Antum Tentunya kita berhasma Allah S.W.T, semoga Allah memberikan ke lapangan dan juga ke usia yang panjang untuk antum sehingga banyak faedah yang bisa kita ambil bersama antum. <kematian> dan kata tadi sama azan, ya Allah wa'ayakum, kami, kami ucapkan terima kasih banyak kepada anda semua yang telah bersama kami di pagi hari ini untuk mengikuti kajian yang penuh dengan faedah ini. JazakAllah khairan kami sampaikan kepada anda semuanya, wa'alaikum, dan juga semoga Allah memberikan keberkahan kepada anda semuanya nantikan kembali, insyaAllah kajian ini pada hari Senin yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan dalam kitab Kuanil Fikihia membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang perlu kita fahami agar kita bisa memahaminya dan tentunya ini membantu sekali dalam masalah memahami perkara-perkara dalam ibadah dan lainnya, insya Allah. Dan nanti kembali dan ikhtat.